Hmm. Kita punya lagu liriknya mudah banget pak. Apa? Kipas sini aku di sini. Kipas angin kesedot sampah. Kipas angin ksedot sampah. Ini lagu tentang Indonesia yang lebih maju. Yes kayak gitu mau tanggung buat FK ya 27 edan edanan. Yeah. Iya. So, salam budaya ya. Makanya ya boleh semuanya tangan di atas, oh, ya? Kipas angin kesedot sampah, kipas angin kesedot sampah, kipas angin kesedot sampah. zaszalej za sobą Yang nonton di sini, aku dan kamu ini ibaratnya seperti hidomar dan alfamar, sering berdekatan-dekatan, tetapi tidak mungkin untuk bersatu. Oh. Bahagia jangan cintai aku Tapi cintai nabimu Karena siapa yang cinta pada nabinya Pasti bahagia dalam hidupnya Lepas Lepas Perbedaan itu indah. Itu benar adanya. Salah satu contohnya adalah teteh. Teteh itu kiri sama kanan beda, tetapi tetap beda buat dilihat. Sampai ketemu di Hammer Sonic